الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق Lidhhruh al-Tin kulle, walaukarihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala saidina Muhammad, wa alaihi wasahbihi ajma'ain, wa tab'ain wa tab'iyhim bi-ihsan ila yoomilladhin. A'udz billahi min Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من تقى معاشر المسلمين جماعه صلاه الجمعه اللي رحمته الله dalam melaksanakan kehidupan ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan, mudah-mudahan bekal takwa itu dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan juga mudah-mudahan dengan demikian seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. Masyaallah musim ini demikian juga tak lupa kita hendaklah mulai lebih mendekatkan diri kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya lebih banyak mempelajari apa yang konon dicontohkan dan apa yang konon disabdahkan oleh beliau Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam segala urusan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga kita dalam pekerjaan kita maka sebisa mungkin kita berkiprah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di zaman akhir-akhir ini karena seringkali orang hidup di zaman akhir itu sudah Jauh dari tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah s.a.w. Baik itu tata cara bermasyarakatnya. Tata cara untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Atau rezeki yang halal. Bahkan juga tata cara membina rumah tangga. Ini seringkali kita umat islam atau sebagian dari kita lupakan ajaran yang semestinya harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap umat Islam karena konon sudah digariskan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu melewati firman Allah yang disampaikan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lewat sabda-sabda beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masyarakat muslimin kalau kita jeli dan kita senang mempelajari perkembangan Islam di zaman-zaman sekarang. Baru-baru ini ada suatu hal yang sangat mengejutkan bagi kita umat Islam. Ada disertasi seorang dosen di Indonesia tentunya ini mengambil tema kawin kontrak atau dalam bahasa Arabnya nikah mut'ah sebagai solusi perzinaan. Ini sangat mengejutkan karena disertasi tersebut pada akhirnya diangkat menjadi sebuah kajian di beberapa kampus. Padahal yang namanya nikah kontrak atau dalam bahasa Arab adalah nikah mut'ah. Itu konon sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana hadis Imam Muslim adalah hadis yang dianggap atau diakui kesahihannya oleh seluruh umat Islam khususnya para ulama. Dalam riwayat muslim dikatakan, Naha Rasulullah s.a.w. nikah al-mud'a yawma khaybar haqadah awkamakol. Nabi kita Muhammad s.a.w. itu melarang tentang pelaksanaan nikah kontrak pada saat perang khaybar. Ini berarti perkawinan kontrak itu sudah pernah dilarang oleh baginda Rasulullah s.a.w. Memang pernikahan mut'ah atau kawin kontrak itu dulu sering dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian suatu saat mereka tatkala masuk Islam dan nikah kontrak itu belum dilarang sebagian dari para sahabat sesudah masuk Islam pernah melakukan nikah kontrak atau nikah mut'ah. Kemudian oleh Baginda Rasulullah SAW suatu saat dalam peperangan beliau mengharongkannya. Setelah beliau mengharongkannya masih ada sebagian sahabat yang sudah keluar dari kota Madinah. Mereka masih melakukan nikah kontrak. Artinya pelarangan itu belum sempurna. Sehingga di dalam kitab Sahih Muslim judulnya adalah nikah hulmut ubihat thumma hurimat thumma ubihat thumma hurimat wastaqarra tahrimuhu ila yaumil qiyamah Artinya nikah mut'ah atau nikah kontrak itu konon pernah boleh kemudian diharamkan kemudian pernah juga dibolehkan lagi kemudian diharamkan lagi dan tetaplah keharamannya itu sampai hari kiamat menurut para ulama taharaman Akhir dari nikah mut'ah itu adalah tatkala perang febari. Pera. Prakteknya bagaimana? Kok diharamkan? Kalau pernikahan yang kita lakukan sebagaimana pada umumnya? Namanya nikah daim. Nikah yang dengan wali, dengan saksi, dengan mahar. Apalagi kalau di Indonesia dengan catatan sipil Itu no problem bagi umat islam. Tapi nikah kontra ini adalah seorang laki-laki yang cocok dengan seorang wanita. Maka dilamarlah wanita tersebut. Adapun cara melamarnya atau cara menikahkan. Bila mana si wanita itu menerima. Maka cukuplah si wanita mengatakan. Aku nikahkan diriku dengan dirimu. Wahai Pak Fulan dengan mas kawin. Sebut saja 200 ribu rupiah dalam jangka 2 jam. Atau tiga jam. Atau satu hari dan seterusnya. Itu namanya nikah kontrak. Tanpa harus ada saksi. Tanpa harus ada wali dari wanita. Apalagi dengan catatan sipil. Jelas tidak mungkin. Nah inilah mahasiswa muslimi yang perlu kita ketahui. Tentang bahayanya bahayanya nikah kontrak atau nikah mutah Bila mana dikerjakan. Maka itu termasuk perzinaan yang dibungkus. Ajaran Islam Karena konon sudah Diharumkan oleh Baginda Rasulullah Salallahu alihi wasallam Masal al-muslimin Kalau di dalam ajaran Nikah mut'ah Yang diterapkan di Iran khususnya Maka tidak ada batas Seorang wanita Boleh menikah dengan Sepuluh pria Tapi dengan syarat Sudah selesai masa kontraknya Misalnya, pagi hari seorang wanita menikah kontrak atau dinikahi kontrak dengan seorang laki-laki A. Dengan masa 3 jam. Setelah 3 jam selesai dan dibayar maharnya, maka sudah dianggap cerai. Kemudian sore harinya si wanita ini bebas dan boleh menikahkan dirinya dengan laki-laki lain. Dengan cara nikah mut'ah. Coba lah kalau misalnya dalam satu minggu demikian. Sudah berapa laki-laki yang menikahi mut'ah pada diri si perempuan ini. Nah itulah sebenarnya free sex. Atau sex bebas yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak. Di Iran sana ini tempatnya nikah mut'ah. Masalahnya kalau sudah ditemukan. Ada dosen yang memperbolehkan nikah mut'ah dalam disertasinya. Dengan judul nikah mut'ah sebagai alternatif perzinahan, Ini berarti mahasiswi, mahasiswi, dan mahasiswa, mahasiswa. Yang barangkali itu adalah anak-anak kita. Barangkali itu adalah adik-adik kita. Mereka rawan untuk mengamalkannya. Karena keawamannya terhadap agama. Karena keawamannya terhadap hadis nabi. Yang telah melarang nikah mut'ah itu. Maka mereka berasumsi. Daripada berbuat zina, lebih baik nikah mut'ah. Ini adalah kesalahan fatal yang sangat luar biasa. Adapun pengusung dari pelajaran atau ajaran nikah mut'ah ini tiada lain adalah sekte Syiah imam yang yang konon dimotori oleh Humeini ada di Iran sana. Di sana bebas karena tidak menganut Islam sebagaimana yang kita anut sebagai warga mayoritas di Indonesia ini. Karena itu mahasiswa muslimin menjaga anak-anak kita dengan memberi pengertian kepada mereka, khususnya mereka yang kos atau kontrak atau mereka berada di kampus-kampus yang jauh dari diri kita, dari keluarganya, itu harus diberi bekal. Karena free sek di mana-mana ini sangat berbahaya. Akibatnya juga sangat berbahaya. Bagaimana tidak terjadi aids? penyakit yang sangat mematikan itu kalau kita dan keluarga kita dicekoi dengan ajaran sesat boleh menikah mut'ah sebagai pengganti perzinahan. Naudu Billah Min Dali mahasiswa muslimin, untuk itulah mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita sebagaimana firman Allah yang memerintahkan Ya imbal ladina amanu ku anfusakum ahlikum nauru Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Maka pelaksanaan dan praktek nikah mut'ah atau kawin kontrak itu hukumnya adalah haram sebagaimana ketentuan dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang singkat kami berikan ini ada manfaatnya. Dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan masyarakat kita. Allahumma أمي جعنا الله أجيب من الفائزين ودخلنا واجيب في عباد الصالحين ورزقنا واجيب محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.